LAMBADOR COMMUNITY Laskar Mbah Doro Cengklik tetep iling lan waspodo luar biasa yang satu ini adalah Ratu Bahagia Indonesia asli kelahiran kota dingin malang ya yang punya suara cakep bareng bersama LAMBADOR COMMUNITY DAVI ALDIWA NGU Semo nje, spesial untuk keluarga besar, lamba dore tercinta. Juga untuk S&P Indonesia.